kan kepada kasih Katon, Dilo, Ari dan Adi, mahasiswa ibu kota, pencipta lagu, pemain musik sekaligus penyanyi, menamakan kelompok mereka, KLA Project. Album perdana mereka sudah mampu berbicara di panggung selekta. Karya Katon dan Dilo dibawakan Katon dan Siska tentang kita. Karya dan Dilo